Video Muslim Yogyakarta Memurnikan akidah Berdepan Khamisun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah SWT Yang telah memberikan limpah nikmat dan kernyanyi kepada kita Dan Allah SWT telah mengizinkan kita Menyelesaikan rangkaian ibadah puasa kita di hari yang keempat yaitu 4 Ramadan 1440 Hijriah. Dan alhamdulillah kita telah berbuka, e, merasakan nikmatnya e, makan dan minum yang selama ini mungkin telah kita lupakan atau sering kita lupakan. Semoga dengan puasa mengingatkan betapa nikmatnya nikmat Allah, e, nikmatnya rasa makan dan minum yang selama ini kita rasakan. Harapannya dengan itu menambah rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beri salam. Semoga senantiasa curah untuk Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi Wasallam Dan semoga senantiasa tercurah untuk para sahabat beliau, keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Para pendengar ada Muslim, dimanapun anda berada. Rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan yang keempat ini dalam pembahasan fikih kesehatan kontemporer yang terkait puasa dan Ramadan Kita akan melanjutkan di pembahasan mengenai eh, kesehatan pembahasan fikih puasa kontemporer yang berkaitan dengan obat dan alat kedokteran. Di halaman yang ke-24, para pendengar Rodeo Muslim, kita akan membahas batal puasa terkait obat telinga. Nah, apalagi eh, orang masih bertanya-tanya bagi sebagian orang yang memiliki rasa sakit di, di, di telinganya, apakah ketika dia datang ke dokter THT, Kemudian dilakukan tindakan, ya, kemudian diberikan obat yang itu dimasukkan ke dalam telinga. Apakah membatalkan puasa atau atau tidak? Iya. Misalnya pada kasus ya ada sesuatu e, binatang yang masuk, ya. kemudian ada e, apa? E, serumen ya, atau kotoran telinga yang mengeras dan e, harus dikeluarkan. Ya. Maka di sini. Para ulama kembali bercerita pendapat apakah membatalkan puasa ataukah tidak. Di antara yang menyatakan itu membatalkan puasa yaitu ulama Hanafiyah, Malikiyah dan pendapat yang lebih kuat dalam mashab Syafi'iyah. Menurut mashab Hambali batal jika sampai ke otak. Nah alasannya karena jika masukkan sesuatu ke dalam telinga maka dia akan mengalir ke kerongkongan atau ke otak. Kemudian yang kedua pendapat yang mengatakan tidak membatalkan puasa ini adalah salah satu pendapat ulama syafi'iyah dan merupakan pendapat Ibnu hasim alasannya bahwa tetes telinga tidak sampai pada kerongkongan dan otak dan hanya sampai ke pori-pori di e, apa namanya sekitar area telinga itu saja sebenarnya e, di sini dijelaskan e, kedua pendapat ini tidak berbeda secara signifikan inti perbedaan pendapat itu ada pada apakah obat yang masuk melalui tetes telinga itu ya obat tetes telinga yang dimasukkan ke dalam e, telinga itu nanti dia akan tembus sampai kerongkongan otak atau tidak nah ini ini ini e, masalah apa inti permasalahan persisian pendapatnya itu nanti terjadi persisian pendapat akibat dari adanya pandangan yang berbeda apakah telinga itu sunglu lubang telinga itu akan nyambung ke otak, ke tenggorokan atau tidak. Sehingga yang menyatakan ada sambungan, nah, dikhawatirkan nanti obatnya itu sampai ke dalam lambung, mereka nyatakan itu batal puasanya. Tapi yang mengatakan tidak ada saluran di sana, tidak sampai ke ke kerongkongan, tidak sampai ke lambung, tidak sampai ke otak, maka mereka menyatakan tidak tidak batal lantas nah, bagaimana kalau kita tinjau secara anatomi e, kedokteran hadirin para pendengar dan muslim di dimanapun anda berada kalau antum ingin melihat struktur telinga ya struktur telinga sekarang bisa antum lihat e, banyak sekali ya gambar-gambar sketsa itu yang berkenaan dengan anatomi telinga mulai dari telinga bagian luar tengah sampai telinga bagian dalamnya Nah, di sana kan dilihat bahwa memang ada saluran yang menghubungkan antara telinga menuju kerongkongan ya atau apa e, saluran tersebut namanya tuba Eustachius ya. Dia menghubungkan antara e, apa namanya kerongkongan tenggorokan dengan dengan telinga bagian dalam. Dengan telinga bagian bagian dalam. Nah di bagian perbatasan antara telinga dalam dengan telinga tengah Ada satu e, gendang Yang namanya e, selaput Namanya gendang telinga Nah gendang telinga ini Yang, yang dia akan membatasi Antara e, Telinga bagian tengah Dengan telinga bagian dalamnya Sehingga dengan e, Pada kondisi normal Orang yang e, Gendang telinganya ini normal, tertutup full maka selaput timpaninya itu tadi, ya, akan menutup jalan secara total antara telinga tengah dengan telinga de bagian dalam, yang menghubungkan ke kerongkongan sehingga pada orang yang normal memasukkan cairan ke dalam e, telinga ya Tetes telinga, maka dia berarti tidak membatalkan puasanya, karena tidak akan sampai ke kerongkongan, ya tidak sampai ke, ke dalam kerongkongan. <tuh> Memang faktanya ya pada pada penyakit tertentu terjadi kerobekan gendang telinga di sana, ya terjadi kerobekan gendang telinga di sana. Namun, ya namun kalau cuma sekedar obat tetes itu dia biasanya, uh, apa namanya, uh, jumlah yang dimasukkan sangat sedikit sekali, sehingga akan jauh sekali perjalanannya Belum lagi tuba oestatius itu yang menghubungkan antara telinga dengan uh, tenggorokan kerongkongan itu sangat sangat kecil sekali, sempit, sehingga dalam perjalanannya nanti akan terhisap, uh, terserap oleh pori-porinya, oleh mukosa yang ada di sana. Jadi ya, kesimpulannya adalah berarti tetes telinga tidak membatalkan puasa. Terus bagaimana dengan membilas telinga? Nah membilas telinga ini kondisi juga ketika misalnya <coughs> ada kotoran yang menyumbat. Atau kemudian perlu irigasi di telinganya ketika misalnya ada hewan yang masuk ke dalam telinga. Ketika ada hewan yang masuk ke dalam telinga. Para pendengar radio Muslim, ya tidak ditutup kemungkinan mungkin terjadi e, perdaan tum, ya. Maka e, penanganan yang pertama itu adalah yang terpenting adalah matikan terlebih dahulu hewan tersebut, ya. Ya matikan terlebih dahulu hewan tersebut dengan cara apa yang paling mudah dengan dengan air, ya. dengan dengan air. Itu cara cara paling mudahnya. Baru kemudian Uh, datang ke dokter THT jadi tidak langsung di uh, datang ke dokter THT ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam telinga, kan? tapi uh, terlebih dahulu lakukan pelangan awal matikan terlebih dahulu hewan tersebut baru kemudian untuk selanjutnya uh, datanglah ke dokter THT untuk lakukan pembersihan telinga dari kotoran atau hewan tersebut Sehingga pada orang yang normal yang eh, saluran timpa apa? membran timpaninya itu menutup secara full sehingga tidak ada hubungan antara telinga bagian dalam dengan telinga bagian tengah dan luar. Maka hukumnya sama dengan tetes telinga ya. Apabila dilakukan irigasi pada telinga, saluran telinga pembersihan dibilas, maka itu tidak akan membatalkan puasa. Ya. Bagaimana dengan orang yang e, terjadi kerobekan pada gendang telinganya? Ya, kan bisa saja ketika air ditembakkan dengan alat itu dicuci e, karena bolong membran timpaninya, gendang timpaninya, maka e, cairan itu akan masuk ke telinga bagian dalam dan akan sampai ke kerongkongan. Ya, <tuh> memang faktanya ya seperti itu bisa membatalkan. Puasa kalau kita berbicara secara teorinya, namun ke, kita lihat kenyataan yang kami hadapi di lapangan, ya, cairan yang disemprotkan ke dalam eh, saluran telinga itu juga tidak banyak jumlahnya, sedikit, ya, sedikit dan ketika disemprotkan itu keluar lewat eh, telinga bagian luarnya itu juga lebih banyak apa banyak juga gitu, hampir sama dengan jumlah yang ditembakkan ke dalam artinya jumlah air yang masuk ke dalam telinga bagian tengah itu juga sangat sedikit sekali karena saluran telinga itu tidak lurus begitu pada pendengar rada muslim tapi dia berkelok agak berkelok kemudian menyempit di bagian sebelum menggendang telinga nanti kemudian ke, sampai bagian telinga bagian dalam terus kemudian Tuba eustachius itu sauran eustachius yang menghubungkan antara telinga tengah dengan tenggorokan itu sangat sempit lagi. Ya, fungsi lubang itu bukan untuk uh, mengalirkan cairan karena memang asalnya tidak ada cairan di sana. Tapi fungsinya adalah untuk menjaga tekanan di uh, telinga ya, supaya membran membran timpani itu tadi, gendang telinga itu dia menyesuaikan. Uh, Lekuan dengan tekanan udara yang ada, ya. Sehingga makanya ketika kita naik pesawat atau kita naik ke e, daerah gunung yang lebih tinggi, ya, kita merasakan dengung di telinga kita. Rasaa terasa seperti penuh. Butuh kemudian menelan ludah untuk menyesuaikan atau bagaimana ya, untuk memanipulasi itu supaya telinga kita nyaman. Nah, disitulah peran. E, mengapa kok kita menelan terus telinga kita enak? Karena menyesuaikan tekanan udara yang ada di dalam telinga dengan e, yang ada di luar, ya. Apa di sana yang berperan? Yaitu itu tadi saluran tuba eustachiusnya yang menghubungkan antara telinga bagian tengah dengan eh, telinga bagian dalam dengan dengan tenggorokan, dengan kerongkongan. Sehingga orang menelan itu bisa menyesuaikan tekanannya dengan dengan e, tekanan udara yang semakin naik. Ya, kalau kita naik ke e, mana? ke daerah yang lebih tinggi seperti naik gunung atau pesawat ya apakah tekanannya lebih rendah atau uh, lebih tinggi ya uh, mohon maaf saya juga lupa tapi intinya itu dan fungsinya itu bukan untuk mengalirkan cairan karena memang tidak ada cairan sehingga lubang yang sangat kecil ini tadi dan kemudian kondisi saluran telinga yang sangat sangat berminyak ya, ya serumen atau kotoran telinga yang mungkin para pendengar dari muslim hobi ngorek kuping ya e, dibersihkan telinganya yaitu kalau terpegang sama kita kan lengket lengket kemudian e, tidak nyaman ya sangat kental dan itu akan fungsinya adalah menghambat cairan yang supaya bisa masuk ke ke dalam telinga jadi e, kesimpulannya ya memang bila telinga realitanya tidak membatalkan pu puasa Para pendengar randu muslim, dimanapun Anda berada, di pembahasan berikutnya, kita membahas terkait pembahasan puasa yang terkait dengan anestesi dan obat bius. Dimana pada prosedur tertentu, ya memang ada membutuhkan tindakan anestesi untuk metode pengobatan. Ya, dimana anestesi itu yang perlu kita ketahui, ya, itu ada intinya dua macam ada anestesi total yang itu biasanya di e, membuat pasien tidak sadarkan diri ya yang fungsinya nanti untuk e, operasi juga yang mungkin operasinya lama operasinya tindakannya besar dan seterusnya kemudian ada anestesi lokal yang itu menghilangkan e, rasa nyeri ya di sebagian bagian tubuh tertentu saja pada regio tertentu Uh, untuk dilakukan tindakan di sana. Nah, itu dia uh, beberapa uh, jenis cara umum anestesi itu ada total, total dan sebagian atau lokal. Namun metode pelaksanaan dari anestesi itu banyak metodenya. Ada misalnya melalui hidung, ya. Jadi dihirup gas anestesi tersebut, nanti sarafnya akan uh, uh, apa namanya, rangsangannya akan turun, kemudian uh, kesadarannya perlahan turun. Nah. Kemudian ada jenis yang lain lagi uh, namanya anestesi kering ya atau dibilang di sini disebutkan akupuntur Cina ya dengan menggunakan jarum kering yang ditusuk pada pusat saraf perasa tertentu yang ada di bawah kulit sehingga akan mengaktifkan kelenjar untuk mengeluarkan sekresi morfin alami yang ada dalam tubuh sehingga pasien akan kehilangan kemampuan untuk merasakan sakit dan sentuhan atau mati rasa Anestesi ini mirip dengan anestesi lokal yang tidak ada yang masuk dalam perut Nah itu dia Kemudian yang ketiga ada melalui suntikan ya, Suntikan itu juga terbagi lagi ya, Suntikan yang dia untuk lokal Ada yang untuk e, anestesi total ya, Misalnya pada yang lokal itu untuk gigi misalnya Otot ya. Kemudian yang total itu melalui pembuluh darah masuk Kemudian menghilangkan kesadaran secara utuh nah, Terkait pembahasan di sini, ya, uh, yang difokuskan oleh beliau penulis Dr. Rohanul Bahrain Alhamdulillahuallah Taala, beliau akan uh, membahas uh, apa anestesi total yang membuat kesadaran hilang. Adapun pembahasan suntikan, ya, dijelaskan di sana anestesi yang uh, melalui uh, hidung, yang melalui gas anestesi, ya, itu tidak membatalkan puasa karena sekedar gas saja yang tadi juga akuputer Cina dengan cara menekan saraf nyeri sehingga keluar e, morfin, sekresi morfin alami itu dia ya yeah, e, tidak membatalkan puasa juga. Nah, sekarang kita fokus bagaimana yang disebutkan oleh penulis di sini tentang anestesi total yang membuat hilangnya kesadaran. Nah, perlu kita apa namanya? E, dudukkan pembahasannya tentang hilangnya kesadaran itu adalah Dua keadaan yang pertama, hilang kesadaran pada seluruh waktu siang. Kemudian ada lagi hilang kesadaran pada e, tidak seluruh waktu siang namun waktu tertentu saja. Nah, ini nanti kita akan e, lihat di sana ada pembahasan-pembahasan yang berbeda antara dua kondisi tersebut, ya. Bagaimana misalnya pada kondisi yang e, kesadaran tuh hilang pada seluruh waktu siang. Jadi se sepanjang waktu siang, sepanjang waktu puasa itu dia mulai terbunuh fajar sampai tengah matahari nggak sadar, karena tindakan operasinya cukup e, cukup lama, ya cukup cukup lama. Namun ada kondisi yang operasinya tidak begitu lama sehingga hilang kesadarannya tidak e, seluruh waktu siang. Ya. Bisa jadi hanya sebagian, atau kemudian dia bisa mendapati waktu untuk menjalani puasa pada hari tersebut di sisa-sisa -sisa hari. Setengahnya itu dari waktu siang. Maka di sini perlu kita bedakan dua hal itu, ya. Perlu bedakan dua hal itu sehingga nantinya orang-orang yang akan menjalani operasi, ya, e, untuk menjalani operasi tertentu, perlu mendudukkan perkara itu dengan dokternya. Maksudnya, maksudnya adalah e, perlu meminta kejelasan itu kepada dokternya. Jadi misalnya ini saya sakit apa, ya? Kemudian nanti butuh tindakan apa, kemudian durasi tindakannya itu berapa lama, Ya, kemudian saya kehilangan kesadarannya kira-kira berapa lama. Nah, nah dari sini ya nanti kita bisa lihat apakah masuk kondisi kehilangan kesadaran itu yang jenis yang pertama, keadaan yang pertama, atau masuk ke keadaan yang kedua. Sehingga nanti efek hukumnya akan berbeda, apakah nanti puasanya tetap e, berjalan, sah, atau tetap menjadi batal. Nah untuk pembahasan itu kita akan bahas di pertemuan esok insya Allah, kita ada mengenai dua kondisi ini bagaimana mana yang dia masih membatalkan puasa mana yang dia masih membolehkan untuk puasanya dan kita akan lihat juga bagaimana ulama berselisih pendapat mengenai hal tersebut. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, yaitu esok hari insyaallah Terkait pembatal puasa dengan anestesi dan obat rius Lebih spesifik lagi berkenaan dengan hilangnya ke kesadaran Apakah itu kesadaran hilang secara total di waktu siang hari Atau dia masih mencumpai beberapa waktu dari siang hari untuk menjalankan puasanya Apakah membatalkan, apakah tidak Apakah dia sudah batal dan wajib imsak sampai menahan uh, rasa dahaga dan hausnya laparnya sampai waktu maghrib ataukah tidak. Wassallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sohbihi wasallam. Walhamdulillahi wa bihamdika asyhadu an alaikum warahmatullahi wabarakatuh.